Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Iftahi babirahmatillah ada dama fi ilmillah salatan wa salaman daima ibn bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal arifin. Waktu fakihuna Nabi Habibin wala'alius wa Sahabih. Ya Allah, kami berniat untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, berniat untuk menyampaikan apa yang kami ketahui dan mengamalkan apa yang kami ketahui, berniat untuk bersilaturahim dan meniatkan niat orang soleh sebelum kami di dalam majlis-majlis mereka semua. Maka berilah kami apa yang Engkau berikan kepada mereka semua dari ilmuMu, Ya Rabbal 'Alaihimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala. Alhamdulillah malam hari ini bisa ngumpul lagi di Madrasah Ar-Robbah dalam keadaan sehat wal afiat. Sebelum saya mulai, saya mau cek sound dulu ya. Mas Roni, ini sound pakai semua kan? Semua nyala? Kan? Tolong dikasih reverb-nya dikit. Jadi biar suaranya enggak kaku gitu. Tes 1 2. Cek. Test Test 1 2. Volumenya kurangi dikit. Cek, satu, dua Kurangin dikit lagi volumenya. Cek, satu, dua Triple-nya tambah dikit Dikit saja Tes, satu, dua <tuh> volumenya kurangi dikit lagi Tes, satu, dua Cek Suara saya masih berat Belum loss Ya, suaranya belum loss Coba dicari apa sebabnya Tes, satu, dua Cek teh 1 2. Begini mending udah cukup sementara ini dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya mau mengajarkan sesuatu yang saya ajarkan juga tidak tahu. Jadi saya mau mengajarkan sesuatu yang saya juga tidak tahu apa yang akan saya ajarkan. Jenengan juga belajar sesuatu yang jenengan tidak tahu apa yang akan dipelajari. Jadi, karena sama-sama tidak tahu bertemu, maka kita minta petunjuk kepada adat yang maha tahu. Kalau sudah posisi hati seperti itu, hatinya itu ingin belajar, baik yang bicara ingin belajar, yang dengar ingin belajar, ya insya Allah nanti diajari. Karena belajar itu bukan dari saya, dan saya juga tidak mengajar jenengan semua. Ya Saya juga tidak mengajar jenengan, jenengan juga tidak belajar dari saya. Jangan memakai Ya pada hakikatnya jenengan itu minta diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan saya juga tidak mengajari jenengan Karena dalam saya mengajar sebetulnya saya lagi belajar Saya juga minta diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sudah ketemu tujuannya sama Maka nanti diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui Kalau kita belajar sesuatu yang sudah diketahui itu biasa sudah tahu, dipelajari Itu biasa Nah kita ingin dapat tambahan ilmu dari Allah Apa yang belum kita ketahui Ya lewat mudhakaroh Duduk bareng seperti ini Nanti akan kita dapatkan tambahan-tambahan ilmu Tapi ada syarat di situ Yang paling utama Satu, hapuskan dulu dalam hati ini Sombong, iri, dengki, benci Yang namanya penyakit Aids, amarah, iri, dengki, sombong itu Aids itu yang menghalangi seorang untuk mendapatkan tambahan ilmu Kalau tahu dapat tapi di hati ada rasa benci Maka ilmunya itu gak bisa tumbuh Jadi ilmu itu kan ibarat ditanam di hati ya Ditanam dalam hati Kalau hatinya kotor ya nanti ilmunya jadi ilmu yang kotor Ilmu yang kotor itu ilmu yang yang gak barokah Yang gak bawa kedamaian Kemudian kita juga tidak bisa mengamalkannya dengan dengan dengan terus menerus itu tidak bisa, nggak buat kita ingat sama Allah Subhanahuwataala. Ada orang-orang tuh yang dia bermaksiat kepada Allah tapi ingat sama Allah. Ada orang-orang yang toh ta tapi lupa kepada Allah Subhanahuwataala. Kan aneh ya, judulnya toh ta tapi lupa. Yang satu maksiat kok ingat, kan aneh kan ya? ya? Kok bisa begitu? Bagaimana? Karena Seringkali ada orang itu yang hatinya dia to'at Tapi dohernya masih maksiat Ada orang yang dohernya itu maksiat Tapi hatinya sudah to'at Paham maksud saya? Contoh Orang mabuk jelek Karena dohernya masih maksiat Siapa bilang pemabuk bagus Pemabuk itu jelek Sifat mabuknya itu jelek Tapi ketika pemabuk itu tidak punya rasa iri Tidak punya rasa dengki Tidak punya rasa dendam Kemudian dia tidak tidak punya amarah kepada orang lain, dia mampu menahan amarahnya, dia suka maafkan orang. Semua perilaku perilaku yang ada dalam hatinya itu amal soleh. Itu amal, amal soleh. Pemabuk yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keren ya pemabuk ingat semua Allah itu. Kok bisa tapi, layak? Nah dia mabuk tapi ingat. Artinya mabuk sedih, ya Allah saya kok begini, Ya Allah saya begini, Ya Allah saya begini. Ya Allah, saya begini. Jadi dalam benaknya, pikirnya, hidupnya yang diingat Allah Subhanahu Wataala, ini batinnya sudah bagus, dohirnya belum. Bagus di satu sisi, karena enggak mungkin pemabuk rusak seluruh sisinya kan dah. Ya toh ya? ya, setiap manusia itu punya cacat di satu sisi, tapi punya kelebihan di sisi yang yang lain. Seperti itu. Tak nah, ada orang yang yang dohirnya bagus, ke masjid sudah, pengajian sudah, tapi sayang batinnya masih bobrok. banding-bandingkan orang, mengukur orang lain. Kadang kita mengukur orang lain, "Wah, oh, dia sama saya baik saya. Wah oh, dia itu begini, oh dia begini." Ya, yang kita gunakan untuk mengukur itu diri kita. Sedangkan yang bisa mengukur dengan adil hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti kebaikan tiap tiang orang. Karena ada orang itu yang kadang zahirnya jelek tapi dia punya amal-amal baik yang enggak ketahuan orang lain dakatan ya, orang lain yang dilihat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Sering hati kita ini kadang jadi Ria ujub, sum'ah, sombong, takabur ada dalam hati. Lah, berarti dia dengan Solatnya, dia lagi bermaksiat kepada Allah taala. solatnya ibadah, tapi di hatinya ada mak maksiat. Sombong dengan solatnya sombong dengan ngajinya, sombong dengan dzikirnya. Sehingga amalnya habaan mansuro. Amalnya itu menjadi sia-sia tidak ada manfaatnya dikatakan sia-sia bagaimana dapat pahala tapi habis oleh dosa sombongnya, habis oleh dosa ujubnya, habis oleh dosa irinya, habis oleh dosa dengkinya. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya dengki itu akan menggerogoti pahala amal kebajikan seperti api menghabiskan kayu bakar. Api menghabiskan kayu bakar. Itu hadis sah benar hadisnya. Bukan omong kosong, betul-betul dihabiskan Karena itu Kalau kita mau belajar dengan baik Syarat nomor satu Hatinya ditata Ditata dulu Niat belajar Semua, yang mengajar juga niat Belajar, kemudian yang belajar Juga niat, belajar Dan belajarnya bukan kepada yang mengajar Tapi belajarnya kepada Allah Subhanahu wa Sehingga ketika Duduk belajar itu nunggu Menariknya di situ Duduk belajar itu bukan menunggu urean dari orang yang berbicara Tapi menunggu nasihat yang Allah titipkan lewat lisan orang yang berbicara Nunggu nasihat yang Allah titipkan lewat orang yang berbi berbicara Dan sebetulnya itu bisa dilakukan bukan cuma ketika dalam proses belajar mengajar seperti ini Dalam perjalanan hidup kita ke jalan, kita lihat kucing, kita lihat tikus, kita lihat ayam, kita lihat matahari, kita lihat pohon kita lihat alam ini, lihat manusia yang lain, di situ kita akan dapat pelajaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk makhluk Allah ini akan menjadi alat yang digunakan Allah untuk mendidik kita kita semua. Sampai di sini paham? Yang ngomong juga enggak mudeng, yang diomong kenapa? Ya mudah-mudahan njenengan yang yang dengarkan dapat pelajaran, begitu kan ya? Dapat pelajaran apa gitulah, entah apa itu semoga dapat pelajaran. Dan di hadapan kita ada bulan suci Ramadhan, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan Ramadhan awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Coba kita ulangi sisi ini dulu, karena sisi ini sangat dalam ya. Awalnya adalah rahmat. Artinya rahmat itu jenjang awal untuk segala hal. Mau bahagia ya rahmat, mau sukses ya rahmat. Mau kaya Ya Rahmat Mau dapat pahala berlimpah Ya Rahmat Mau dapat ilmu Ya Rahmat Kebalikannya jadinya enggak bagus Mau sengsara Ya jangan punya sifat Rahmat Mau jatuh Jangan punya sifat Rahmat nah, Sifat Rahmat ini Hanya dimiliki oleh Hamba-hamba Allah hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang sejati Jadi Kalau hamba Allah yang tidak sejati Tidak punya sifat rahmat ini Tapi hamba Allah yang sejati Pasti punya sifat rah rahmat Boleh saya kasih contoh? Boleh Masih ingat sabda Rasul Siapa menyingkirkan gangguan dari jalan Ya Itu adalah sebuah keba kebajikan Dan itu akan menghapuskan dosanya kenapa sekedar menyingkirkan kok dapat dapat pahala yang besar, karena itu muncul dari kasih, sayang masih ingat cerita tentang seorang pelacur Bani Israel, ingat ya, pelacur Bani Israel itu pelacur yang hidupnya 24 jam melacur kira-kira dosanya banyak atau dikit banyak, banyak atau banyak sekali banyak sekali, makanya jangan jangan merendahkan pelacur ya karena sudah terlalu rendah. Enggak usah direndahkan, itu sudah rendah, Kesian gitu kan. Saya punya cerita menarik, kemarin saya dakwah di Malang. Itu di bekas lokalisasi. Di bekas lokalisasi ada panti asuhan, ada pesantrennya di situ. Ada panti asuhan, ada pesantrennya di situ. Awal mula berdirinya pesantren ini adalah ada satu kiai tinggal di situ, ditinggal di lokalisasi, akhirnya kiainya buka TPA untuk anak-anak kecil yang ada di situ tetangganya. Ada anak kecil yang yang bukan bukan dari keluarga pelacur bukan, tapi diajak ngaji. Nah, ternyata para pelacur dan para mucikari kok lihat anak-anak kecil ini pada belajar ngaji, mereka enggak pengin anaknya juga jadi sama seperti. Akhirnya mucikarinya itu titip anaknya untuk jadi santri. Ya. Sampai akhirnya ini ya, pelacur mucikari ini juga urunan gitu ya, bantu berdirinya pesan pesantren itu ya. Akhirnya lokalisasi itu bersih, hilang semuanya. Bersih hilang semuanya. Kan perjalanan waktu kita ngerti ya, manusia bisa beru berubah. Maka kita enggak boleh merendahkan orang yang jelas kita tahu yang namanya apa namanya? dosa itu do dosa udah gitu. Enggak usah Nyalahkan orang lah. Orang berbuat dosa itu jangan di disalahkan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ayara" Oqamah bin Salam, "Siapa yang mencela" Siapa yang mencelah seorang mu'min atas dosa yang dia lakukan? Mencelah seorang mu'min atas dosa yang dia lakukan. Maka Allah akan menghukum dia. Dengan dia akan dijerumuskan dalam dosa yang sama. Ngeri atau enggak ngeri? Misal ada orang kok lihat pemabuk. Ninggalkan mendemak cokok, enggak bisa. Kamu itu memang enggak bisa ninggalkan mabuk. Tapi dengan niat merendahkan menghina maka pasti dia akan kena penyakit yang sama. Dia akan jadi orang yang bakal bangbuk. Atau orang menghina orang-orang kok pelitnya luar luar biasa. Masa mengeluarkan uang aja kok susah, tapi dengan menghina ya, menghina e, atas dosanya itu. Maka dia nanti akan jadi seperti seperti itu dibalik kondisinya oleh Allah Subhanahu wa akan diubah seperti itu. Tak boleh kita. Jadi dosa ya dosa, maksiat ya maksiat. Udah aku aja maksiat maksiat, dosa dosa. Jangan rendahkan pelak pelakunya. Di bani Israel ada pelacur yang hidupnya melacur terus. Pelacur ini pengen tobat. Saya mau nanya, tobat tapi dosanya segitu banyak itu kira-kira gampang atau susah kan mikirnya gitu ya. Nah dalam perjalanan pengen tobat ini dia lihat seekor anjing, lihat seekor anjing. Anjing itu terkapar kemudian kaing-kaing ya. Coba ditirukan bagaimana? Kaing-kaing. Enggak pernah lihat saya. Anjing kaing-kaing ya. Pokoknya kalau bahasa kita kaing, kaing artinya anjing sudah terklepar, udah mau ma, mati udah enggak bisa apa-apa begitu. Nah, pelacur ini enggak tega. Dia mikir kalau anjing itu bisa apa enggak bisa ambil air ke sumur. Kalau saya bisa ambil air ke, ke sumur. Maka pelacur itu turun ambil air ke, ke sumur diminumkan ke anjing, diminumkan ke ke anjing. Akhirnya pelacurnya tidak lama meninggal dunia, anjingnya hidup, gitu kan? Ternyata oleh Allah pelacur ini diampuni seluruh dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Emangnya cuma gara-gara ngasih minum bukan gara-gara ngasih minumnya dorongan sayangnya pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya rahmat. Dorongan sayang pada nyawa anjing itulah yang menyebabkan Allah mengampuni seluruh dosanya. Imam Al Ghazali rahimahullah sebagaimana saya ceritakan waktu itu, Imam Al Ghazali ketika setelah meninggal dunia ditanya oleh seorang yang bertemunya dalam mimpi, wahai Imam Ghazali, apakah Allah mengampuni semua dosamu, menerima amalmu dengan karya-karyamu itu? Dijawab, Allah mengampuni semua dosa saya dan Allah mengangkat derajat saya setinggi-tingginya karena satu hal, apa itu? Suatu hari saya nulis, tinta saya itu penanya, ada lalat nginjep di pena saya. Kemudian lalat itu minum tinta yang ada di pena saya. Saya biarkan dia minum sepuasnya, setelah dia puas, baru saya melanjutkan menulis. Gara-gara itu saya diampuni Allah SWT. Jadi karena memberi minum kepada lalat yang kehausan, muncul dari kasih saya yang tidak diusir lalat itu, Allah SWT memaafkan kekurangan Umar Ghazali, dan menerima sulamah-sulamahnya Padahal Imam Abu itu karya-karyanya luar biasa Yang disebut bukan karyanya itu Tapi yang disebut adalah Menolong seekor lalat Lagi-lagi Ini masalah roh Rahmat, masalah sayang Nah sementara sekarang ini Rasa sayang kita tuh seberapa Kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Seberapa itu Rasa sayang kita pada makhluk Allah Nah rahmat inilah yang menyebabkan orang Bisa dapat tambahan ilmu Orang kalau hatinya rahmat sayang itu, nanti dapat tambahan ilmu. Biasanya orang-orang yang dapat ilmu dari para auliyah itu orang-orang yang yang punya sifat rahmat. Ya punya sifat rahmat. Misal nulungi orang yang didolimi itu ya. Dia nolong orang yang didolimi. Akhirnya nanti dia diajari Nabi Allah Khadir. Banyak kan cerita seperti itu. Karena nolong orang yang didolimi, akhirnya diberi ilmu oleh Allah lewat Nabi Allah Khadir Alaihi Salam. Ya. Ada orang yang Menolong orang lain, kemudian didatangi malaikatnya Allah Subhanahu Wataala. Mas ingat ceritanya seorang ulama yang berangkat haji? Mas ingat kan? Ada ulama berangkat haji di tengah jalan lihat ada seorang wanita yang mengkay sekay tempat sampah. Ya, ternyata dia cari kepala kambing yang sudah mati bangkai. Kata ulama jangan makan ini bangkai, ini haram buat kamu. Maka dijawab oleh, oleh wanita tadi. Buat saya halal Kalau buat kamu haram Ulama-nya menjawab bagaimana bisa Sesuatu yang haram buat saya Kok halal buat Buat kamu Dijawab oleh wanita tersebut Saya ini sudah 3 hari tidak makan sama anak saya Keliling cari kerjaan tidak dapat Bantu ya tidak ada yang bantu Kalau saya tidak makan bangkai ini Anak saya mati saya juga mati Jadi saya makan untuk nyambung nyawa Halal buat saya sekedar nyambung nyawa Kalau buat kamu haram Ulama ini enggak jadi berangkat haji, haji yang kedua atau ketiga itu ya, enggak jadi. Uangnya semua dikasihkan kepada wanita ter tersebut. Kemudian beliau menunggu sampai orang-orang pulang dari ha? haji. Terus beliau pulang bersama orang-orang tersebut. Ternyata sampai di sana semua orang mengeluh-ngeluhkan, "Terima kasih waktu di Arafah kamu doakan saya. Terima kasih ya kamu waktu ngimami saya. Terima kasih ya ceramamu di sana." Dia bingung loh, saya enggak ikut haji kok orang bilang semua terima kasih, terima kasih. Malamnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasul pun bersabda kepadanya, "Kamu heran ya? Orang-orang mengatakan ikut, kamu ikut haji bersama mereka. Jangan heran, karena kamu menolong wanita tersebut, Allah taala memberi satu malaikat yang menjelma dalam rupa kamu menunaikan ibadah haji. Malaikat ini sampai hari kiamat dan pahalanya buat kamu." Karena apa? Karena kasih, karena kasih sayang. Nah, sementara kita bisa ndak punya jiwa kasih sayang. Sebelum dilanjutkan monggo diunjuk riyen. Sudah habis. Seproningkang katah suara saya agak agak apa namanya? parau begini. Karena tadi saya sore baru nyampe dari Sulawesi. Ya Dari Sulawesi Jadi saya Senin Senin kemarin itu e, Berangkat ke Malang Iya berangkat ke Malang Malam Selasa Ceramah di Malang Subuh terbang ke Makassar Sampai di Makassar Pagi ganti pesawat Terbang ke Kendari Sampai di Kendari ganti mobil Naik mobil jalan darat 9 jam Ke lokasi pengajian Jalannya alhamdulillah cakup banget <SILENGALAN> Jadi kan kalau pernah jalan-jalan di atas rembulan Mirip seperti itu ya nah, Atas gunung tanpa aspal gitu ya Gak ada manusia ya Selain mobil kita Jadi misalnya bannya pecah gitu ya sudah Pokoknya kalau punya serep dipakai gak punya serep Mengenteni mobil yang le lewat Bensin gak ada Warung juga tidak ada Sembilan jam ya, Kemudian di lokasi pengajian sosai pengajian itu pindah lokasi yang yang lain. Jalan Darat 66 jam. Menyeberangi salah satu danau terbesar di Indonesia dan terdalam ketiga di dunia. Dalamnya danau nya tidak dalam banget, cuman 200 meter Ya, dalamnya danau nya cuman 200 meter. Anda tahu laut Jawa waktu itu cuman 30 meter itu kan? Ini ini 300 eh 200 meter. Kemudian drama, selesai drama sekitar jam 9 malam, jalan darat menuju Mah, Makassar. Tidak jauh jalan daratnya, cuman sekitar 11 sampai 12 jam. Nah, 12 jam kemudian kita belum sempat mandi, kopet di bandara gitu ya. Nunggu pesawat menuju Solo, Solo lewat ya? Jakarta. Sampai Jakarta ganti pesawat, istirahat sebentar sekitar 1 jam, ganti pesawat ke solo sampai solo antarkan salah satu jamaah sini yang saya janjikan saya ajak ziarah ke makam Habib Anis jadi nyampe duduk sebentar terus ziarah ke Habib Anis selesai ziarah kemudian kembali ke sini saya minta dikeroki sama teman-teman alhamdulillah gosongnya luar biasa gosong <guluh> nah mengajar besok pagi ngurusi pembangunan kemudian malam saya ceramah di desa insyaallah selesai ceramah di desa langsung meluncur ke, ke Malang. Minggu pagi saya ceramah di Malang, kemudian Minggu malam ceramah di Malang. Senin pagi harus sudah sampai di Solo persiapan malam nisfu Sya'ban dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tidak usah dijelas kami itulah asyik jalan-jalan terus. Ya, asyik jalan-jalan terus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu sudah wujuk semua? Sudah atau belum? Sudah, saya nanya sama ibu-ibu Hutangnya sudah lunas belum? Hah? Jumat yang lalu Sudah saya ingatkan segera dilunasi Sampai sekarang ya masih belum lunas gitu. Yang belum lunas Segera dilunasi, waktunya semakin Mepet, me waktunya semakin Habis Jangan sampai kita kehabisan Waktu ya, nanti berdosa Gak dapat pahala, tapi dapatnya Dosa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang paling utama untuk dapat tambahan ilmu adalah hati kita harus punya kasih kasih sayang. Coba lihat pelajaran pertama yang diberikan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa. Pelajaran kedua yang diberikan Nabi Khidir alaihi salam kepada Nabi Musa. Pelajaran ketiga yang diberikan Nabi Khidir Alaihissalam kepada Nabi Musa Alaihissalam. Ini saya baru dapat ilmunya sekarang. Kemarin belum, tadi belum. Jadi saya baru ngomong ini ilmunya baru dah datang. Ya, jadi jangan catat ni mana kalau enggak dicatat. Perhatikan ini. Nabi Khidir Alaihissalam ketika ketemu Nabi Musa, pelajaran pertama diajak naik kapal, betul? Ya. Bagaimana perlakuan Nabi Khidir kepada kapal itu? Kapal itu tidak dibiarkan bagus, tapi kapalnya diru rusak. Rusaknya enggak banyak, pokoknya ketok elek gitu ya, biar kelihatan jelek. Ibarat mobil baru itu dibuat beset cetnya gitu. Ada peoknya dikit. Sehingga orang lihat, ah mobil baru kok peok." Ini kapal bagus, tapi ada satu bagian yang digapak sama Nabi Khadir alaihi salam. Sehingga agak rusak gitu ya. Nabi Musa kan protes. "Kita ini udah naiknya gratis. Tapi kenapa kok diru-dirusak?" Di sini ada pelajaran nomor satu berarti orang yang punya kapal orang baik. Lihat Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wasallam tidak punya uang, maka dipersilakan naik gratis. Dipersilakan naik gratis. Makanya njenengan kalau buka warung nanti kelihatan orang enggak punya duit, suruh makan gratis. Berani begitu? Berani yang kelihatan enggak punya uang gitu kan ya. Jadi anggap saja semua punya uang kan selesai masalah. Ya kecuali kelihatan betul orang yang mau, mau makan kok ketuaan gak punya duit gitu ya udah gratis saja. Nah karena orang itu baik, orang itu jiwanya kasih sayang, maka Nabi Hudir merusak kapalnya. Nabi Musa berpikir secara dhoir yang dilihat mata beliau, melihatan beliau ada orang baik ngasih tumpangan gratis, kenapa kapalnya kita rup, rusak Betul begitu? Ya. Tapi di akhir cerita Nabi Hudir kan menjawab, jawabannya apa? Kesian yang punya kapal ini, kesian yang punya kapal ini, karena di sono tu di tepi laut ada raja yang sudah patroli. Kalau ada kapal bagus berlabuh, langsung disita oleh kerajaan dijadikan milik raja. Karena Nabi Hudir merasa hutang budi, maka kapal ini dirusak. Biar apa? Biar tidak disita. Sehingga per perbuatannya merusak kapal ini. Bukanlah merusak Justru menyelamatkan Dengan sedikit merusak Menyelamatkan sesuatu yang sangat besar Nah inilah pelajaran pertama Kasih sayang Jadi Nabi Hedir mengajarkan kasih sayang Perhatikan nih orang ini Kasih sayang Betul kan? Ya. Kemarin mikir begitu? Kisah Nabi Hedir kita pikir begitu enggak? Belum Mau cerita begitu aja kan? Enggak berpikir itu sebagai sum. Dasarnya kasih sayang Yang kedua Nabi Khidir AS dan Nabi Musa Kelaparan Nabi kelaparan ya Berarti laparnya lapar luar Biasa, bukan lapar yang biasa Biasa Beliau berdua kelaparan Nah ketika kelaparan seperti itu Kalau gak makan bisa meninggal dunia Wajib minta Makan kepada orang yang punya makan Masuk desa Dilihat desa ini orangnya punya duit Nabi Khidir, Nabi Musa ketok pintu, assalamualaikum, minta sesuatu untuk dimakan. Tidak ada makanan untukmu ditolak. Makanya jangan kalau minta sumbangan ditolak, jangan patek gelo. Nabi aja ditolak pernah, begitu ya. ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain ditolak ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, ditolak, satu desa tidak ada yang ngasih makan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Makanya jenengan enggak usah gaya saya ini kurang apa? Solat sudah solat, tapi cari rezeki kok susah. Alhamma belum ya, belum seberapa itu. Nabi itu kurangnya apa? Ternyata cari makan saja su. susah. Tapi yo ya sabar dilakoni dalam kondisi yang seperti itu. Lihat bangunan mau roboh. Nabi Khidir justru ngajak Nabi Musa untuk meluruskan bangunan itu. Jangan sampai roboh Nabi Musa protes. Ini satu kampung pelit semua. Kita nggak dikasih makan, masih lapar. Kok disuruh betulkan bangunan ini dan tidak ada bayaran? Ayo minta bayarannya. Maka Nabi Khidir nolak. Udah, nanti saya kasih tahu. Ini udah dua gagal Nabi Musa ya. Ternyata dikasih tahu. Ini milik anak ya, yatim. Dua yang di sini anak yatim. Di bawah rumah ini ada harta karun peninggalan. Leluhurnya, peninggalan leluhurnya. Nanti kalau roboh maka posisi harta karunnya tidak di, diketahui. Lagi-lagi pelajaran kedua yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah sayangi orang lain, betul kan? Sayangi orang lain. Jadi misinya Nabi Khidir itu misinya menyayangi, misinya menyayangi, misinya menebarkan kasih sayang, betul kan? Yang ketiga. Ketika lihat ada anak, tolong jangan dipraktikkan ya. Ini syariatnya Nabi Khidir, bukan syariat Anda, bukan syariat kita, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu Ingat ya, jangan dipraktekkan. Kita ambil hikmahnya saja. Ketika Nabi Khidir alaihi dan Nabi Musa jalan ketemu anak kecil. Ketemu anak kecil, saya bis kalau enggak salah. Sama Nabi Khidir langsung dipegang kepalanya. Kalau Anda lihat film-film yang keras-keras itu ya, pegang. Pegang kepalanya langsung dipodas patah itulah hernya. Seketika mati, meninggal dunia. Nabi Musa kaget Uh, anak kecil dibunuh. Anak kecil enggak punya salah kok di, dibunuh. Ya, seperti itu. Ini syariat Nabi Khidir. Tolong para pemirsa diperhatikan dan pendengar tidak boleh diperaktekan. Enggak boleh. Ini yang boleh cuma Nabi Khidir, yang lain enggak boleh. Nabi Musa aja enggak praktek. Paham? Apalagi jenengan ngaku-ngaku saya mau diri ilmu Nabi Khidir, keblaso awakmu. Ya, tersesat nanti. Jangan. Ini khusus Nabi Hezir alaih salam Maka Nabi Hezir ketika ditanya menjelaskan Anak ini nanti kalau besar Kalau besar Akan durhaka pada orang Tuanya, padahal orang tuanya baik Orang tuanya so soleh Jadi keselian orang tuanya dan keselian anaknya Nah kalau dia saya bunuh masih kecil Kan meninggalnya husnul khotimah Dan orang tuanya Tidak sampai tersakiti Oleh ah, anaknya nanti Lagi-lagi ini urusannya kasih Sayang paham ya, jadi tiga peristiwa itu yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah, bagaimana menyayangi yang lain, dengan tiga bentuk yang berbeda, beda dan semuanya hal yang tidak tampak di mata semuanya gak tampak di di mata, gak tampak di mata bagaimana itu harta anak yatim gak tampak di mata, gak tahu tuh Nabi Musa kemudian kapal di seberang akan dirampas, juga tidak tampak di depan mata, anak ini nanti besarnya jadi apa, apalagi besarnya kok ya, tidak tampak di depan Mata, tapi intinya adalah bagaimana menyayangi yang yang lain, dan itulah misi semua Nabi dan Rasul, misi semua Nabi dan Rasul, itulah misi Nabi Muhammad SAW. Wa Ma'arsalnaka Illa Rahmatan Lillalamin. Makanya Allah paling senang sama orang yang yang suka berderma orang yang suka ngasih orang lain dalam sebuah hadir. Makanya jangan macam-macam sama orang dermawan, jangan macam-macam sama orang dermawan, sebab dalam hadir Rasulullah bersabda ya, it taku Zalatazahhi Hati-hati Kamu terhadap tergelincirnya Orang yang dermawan Orang dermawan itu kalau tergelincir berbuat dosa Allah yang akan membangunkannya Dengan tangannya sendiri Beri, Beripun Kepreset gitu Allah yang ngangkat Dengan tangannya sen sendiri Artinya apa? Kalau ada orang dermawan berbuat dosa Itu Allah yang akan memberi dia Taufik melakukan kebaikan yang bisa menghapus Dosa-dosanya Nah, Kalau kita yang berbuat dosa kira-kira bagaimana? Dikasih taufik tidak untuk melakukan kebaikan Untuk menutup dosa-dosa itu nah, Orang dermawan ini di, di, dijaga sama Allah Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia punya kekurangan Allah yang nutup kekurangannya Keren kan? Kenapa sampai Allah seperti itu? Karena orangnya baik sama orang Orang lain Sampai-sampai akhirnya itu ditutup sama Allah Orang dermawan itu punya kejahatan Seperti apapun, pasti dibela masyarakat Dermawan pemabuk misal dermawan pemabuk. Masyarakat akan mengatakan orangnya baik kok. Memang ya yes, si masih mabuk ya moga-moga semoga nanti dapat hidayah. Tapi orangnya baik. Betul kan? Jadi masih masih ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa karena sifat dermawannya. Nah, kemudian kita lihat juga kisah tentang seorang yang dia hidupnya udah full dosa. Hidupnya full dosa. Ternyata di akhirat diampuni sama Allah semua dosa-dosanya. Malaikat kan terus nanya itu. Kenapa kok diampuni dosa-dosanya? Jawabannya sederhana. Semasa hidupnya, dia itu suka memberi hutang kepada orang lain. Suka memberi hutang kepada orang lain. Kalau ada orang miskin yang tidak bisa bayar, maka dia lunaskan hutangnya. Dah gak usah bayar, lunas, lunas, lunas gitu. Lunas, lunas, lunas. Lunas, lunas, lunas. Yang miskin senang, dan yang melunaskannya dengan senang hati. Allah malu kalah dermawan sama orang ini. Kalau dia... Mau melunaskan hutang orang lain Maka aku juga mau melunaskan Dosa-dosanya Asik atau gak asik Lagi-lagi karena kasih Kasih sayang Berarti jurus cari ilmu yang paling ampuh Apa? Kasih sayang Jadi kalau orang mau belajar pengen dapat diajari Nabi Hedir Diajari para wali ya. Para wali ngajari kita gitu ya Dengan cara yang tidak kita pahami Tau-tau di hati kita ada ilmu Ya kita belajar, tapi nanti ada ilmu Yang membuat kita jadi lebih paham Caranya bagaimana? Sayangi orang lain Mulai dengan senyum Kan gampang atau mesem Senyum itu mudah atau susah Ayo senyum mudah atau susah Senyum asli, bukan senyum palsu Maksudnya begini Aku senyum-senyumkan untukmu Sebetulnya hatiku kiaran Dan penci padamu Itu namanya senyum palsu yang senyum begitu, wawudah maknanya tipis tapi senyum yang asli asli senyum dari dari hati senyum tulus karena senyum itu kata Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam pelajaran yang pernah disampaikan kepada saya di lantai paling atas Masjid Riyadh dulu ya di malam hari itu beliau mengatakan kepada orang yang memusuhi sekalipun berikan senyum yang tulus pada orang yang nyata-nyata memusuhimu berikan tulu, uh, senyum yang Yang tulus, karena senyum itu Allah yang perintahkan, Rasul yang perintahkan. Lakukan itu untuk Allah. Senyumlah kepada Allah. Senyumlah kepada kepada Allah ya Allah aku tersenyum loh ya Allah. kepada orang yang musuhimu sekalipun senyumlah gitu dengan dengan tulus. Nah, saat kita mau senyum dengan tulus ini ini kasih kasih saya. Maka ilmu dari Allah itu turun, itu ilmu langsung turun. Dulut terus itu dulut tanpa berhenti itu, uh, datang gitu ya mungkin yang dulu juga belum pakai, kan sering kita dulu di handphone program macam-macam belum kepakai kan sering tuh sering di komputer kita download macam-macam, kadang lagu, se macamnya lagu di download, film semacamnya film di download, udah ditonton, belum, udah didengarkan, belum tapi itu di, di database-nya ada kan, ya di file-file-nya ha? ada nah kadang kita juga gitu, download ilmu yang kita gak paham, numpuk di ilmu buahnya sekali di saat-saat yang dibutuhkan, tiba-tiba ilmu itu dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Felnya udah ada lengkap di dalam dada. Kenapa? Orangnya suka senyum. Latihanlah senyum. Bisa senyum? Saya tuh latihan senyum tuh waktu ceramah tak mesem-mesemkan. Latihan tuh namanya. Oh, senyum itu harus dilatih. Nanti kalau gak dilatih, gak jadi akhlak. Harus dilatih gitu ya. Dan usahakan yang yang tulus. Makanya saya kalau lihat ada orang wajahnya nggak senyum, merengut tuh saya rada bingung, kok bisa ya wajah merengut ya? Bingung saya, kok bisa ya merengut? Apalagi saya lihat orang yang hatinya merengut, wah itu paling repot itu. Lihat wajah merengut aja nggak enak, apalagi, apalagi lihat hati merengut. Habib apa bisa lihat hati merengut? Oh bisa. Kalau lihat wajah merengut mesti kelihatan tuh hatinya merengut tuh, ya, kelihatan. Hati yang merengut, hati yang, yang cemberut itu dilihat sangat-sangat tidak enak. Gak usah dilihat merem sekalipun krosol itu ya, terasa tidak tidak enak. Nah, kalau senyum, munculnya dari sini senyum gitu, teduh. Walaupun orang itu senyum sendiri, yang di sekitarnya juga jadi enak. Ruangan itu jadi jadi enak. Anda kalau enggak percaya, jangankan manusia, pasang poster atau stiker, stiker tanda senyum tuh di rumah itu, mesti masuk kan senang. Betul enggak? Betul. Nah, coba dipraktikkan senyum semua. Oh, suruh senyum aja kok wabutnya luar biasa. Oh enak kan cari cari apa namanya ilmu dengan senyum. Makanya Rasulullah SAW itu selalu dilihat wajahnya senyum terus. Dia ya kan Rasulullah dilihat wajahnya senyum berseri-seri segeru dilihat orang eh, enak. Walaupun kondisinya nggak enak sakit Rasulullah ditunjukkan wajah yang yang senyum. Guru saya itu nangis aja tersenyum. Nangis dia nangis cerita wali sedih nangis senyum tetap. Dia sembunyikan sedihnya itu disembunyikan di dalam senyumnya itu memang karena jadi watak jadi akhlak seperti itu. Dan ciri-ciri orang yang masuk surga enggak ada perengat-perengut masuk surga enggak ada. Mohon maaf, yang cemburu dilarang masuk surga. <laughs> itu sudah peraturan itu, sudah peraturan di surga yang cemburu dilarang masuk surga. Yang cemburu itu layaknya kumpul dengan malaikat Malik. Lah, malaikat Malik menjaga neraka itu memang malaikatnya jomb, cemburu. Nanti kumpulnya dengan malaikat Malik yang senyum-senyum, maka kumpulnya dengan malaikat ridwan penjaga surgaNya Allah Subhanahu wa taala. Pindah dari enggak ada, pindah dari jemberut enggak ada. Ya. Eh, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Itu wajahnya saling berhadap-hadapan tuh orang-orang di surga kan di atas kasur-kasur eh, permadani yang yang indah melihat tanpa ada iri, tanpa dengki, tanpa dendam, hatinya nyambung luar biasa. Nah, ini kalau bisa indah. Makanya ketika proses belajar mengajar antara guru dengan murid itu hatinya harus nyum. lo anda ikut pengajian datang di sini atau dengarkan dari rumah atau lihat dari televisi atau lihat dari YouTube dimanapun ya dengarkan suara saya tapi hatinya nggak nggak nyambung dijamin ilmunya nggak masuk meskipun informasinya masuk. mohon maaf karena yang yang sampai dari dari dari kata-kata saya itu cuma dikit dari kata-kata saya cuma sedih, sedikit ilmu ini bukan yang di kata-kata ini kalau ilmu itu yang di kata-kata udah beli buku aja sudah baca selesai. Ilmu itu bukan yang dikata-kata. Ilmu itu minasudur ila sudur. Ilmu itu diberikan dari hati ke ke hati. Sehingga kalau hatinya enggak ada cinta enggak bisa. Anda kalau enggak cinta sama saya enggak bisa dapat ilmu saya. Kapok muka paham. <laughs> yang cinta sama saya bisa dapat ilmu saya. Itu saya enggak cinta sama Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya enggak cinta sehingga juga enggak bisa dapat il ilmunya. Sebetulnya ketika kita bertatap muka itu ada ada saling membagi il ilmu. Karena masing-masing itu punya titipan ilmu Gak ada orang gak ada titipan ilmunya Ada titipan il ilmu Yang saya sampaikan di kata-kata itu cuma dikit Tapi yang dibungkus sama kata-kata itu Banyak Lah Yang bisa menerima isi bungkusan itu Hanya hati yang tidak Membenci saya Hati yang tidak Jengki kepada saya Hati yang tidak iri kepada saya Itu yang bisa membuka bungkusannya Kalau informasinya bisa diterima oleh siapapun yang benci, yang iri, yang dengki Terima informasinya bisa Oh senyum itu sedekah, bisa gitu kan Informasi, tapi dibalik informasi itu bisa, Tidak bisa Karena syarat orang mau dapat ilmu Harus merendahkan diri Kepada yang memberi il ilmu Ada sedikit saja Meninggikan diri, tidak akan bisa Ilmu itu masuk ke dalam dah dadanya, bagaimana ilmu bisa naik naik gak bisa gitu ya, ilmu maunya turun turun turun turun dan turun, bukan ilmu disuruh manjat manjat manjat dan manjat, ilmu gak mau rekoso, tapi kita yang harus rekoso marani il, ilmu, lah biar sama-sama gak rekoso, kitanya merendahkan diri, jadi ilmunya asik tinggal terjun, shuu masuk, sampai di sini paham? contoh ya contoh, coba rasakan kalimat saya ini, I love you. C coba rasakan ya. Saya cinta kamu. Rasakan masing-masing lo ya. Ini saya ngomong untuk semuanya ya. Ya. Saya cinta kamu. Saya mau nanya. Kata saya cinta kamu itu kan pendek toh? Pendek. Tapi kalau kita pakai hati kita, krosonya pendek atau panjang? Panjang atau macam-macam. Saya cinta kamu, makanya saya kasih kopi. Betul kan? Saya cinta kamu, makanya granit saya kasih yang bagus. Saya cinta kamu, makanya saya bangun tiga lantai majlis ar-arotho. Saya cinta kamu, makanya saya ngutang kemana-mana. Ya kan? Biar saya yang utang. Yang penting saya cintakan kamu. Saya cinta kamu, ya. Saya cinta kamu, makanya cukup duduk manis di di sini. Biar saya yang capek ke sana ke ke sini. Saya cinta kamu, makanya apa yang bisa disampaikan kepada saya, sampaikan itu. Apa yang mau mau dikeluhkan, keluhkan. Saya cinta kamu. Artinya apa? panjang. Tapi coba kalau orang hatinya enggak nyambung. Saya cinta kamu. Alah, bohong. Cinta, cinta, cinta, cinta. Paham maksudnya? Nah, ketika hati itu ada ada sambungan, maka ilmu bisa masuk. Nah, itu dimulai dengan sayang. Sayang itu rahmat landasannya. Makanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kul amrin dibarin lah yubdaw fihi bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang penting dalam syariat kalau tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim fa waqta maka putus berkahnya enggak ada berkahnya bukan kurang berkah loq putus berkahnya lah apa artinya bangunan megah enggak ada berkahnya orang ganteng enggak ada berkahnya apa artinya wes welek enggak berkasihan wah oh, cantik enggak berkah masih mending ya ada yang bisa dilihat sudah sudah jelek ganteng ya tidak cantik ya tidak berkahnya tidak ada naudzubillah min Minta lagi. Nah ini putus, benar-benar putus. Yang tidak diawali dengan basmalah, maknanya banyak itu. Segala sesuatu yang tidak kamu awali dengan cinta, yang tidak kamu awali dengan kasih sayang. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu artinya kita disuruh mencontoh nama Allah itu. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Kita memulainya harus mencontoh. Saya mulai ini ya Allah dengan mencontoh sifatMu yang maha pengasih, yang maha Be penyayang. Saya akan kasih, saya akan saya sayangi, saya akan memberikan namanya orang cinta orang sayang itu akan memberikan apa yang dia miliki kepada yang dicintai dia akan bagi apa yang dia punya kepada orang-orang yang dia dia sayangi. Nah Allah taala karena mencintai kita menyayangi kita Allah membagi semua yang dimiliki kepada kita semua coba bayangkan tuh ya surga dikasih ingin apa dikasih ampunan dikasih maaf dikasih semua dikasih dikasih dengan tulus Allah tuh ngasih tulus nggak pakai pamrih Allah nggak butuh kok Allah kan tidak butuh. Kalau kita kan mesti ada butuhnya kadang ya. Kecuali kalau udah bisa merdeka dari nafsunya, maka tidak ada pamrih dalam dalam dirinya. Yang ada ya kembali ke Allah tadi. Saya ngasih karena Allah, saya menyayangi karena karena Allah, saya memaafkan karena karena Allah. Sampai di sini jelas. Gimana rasanya ini yang saya sampaikan? Rasanya, rasanya apa ini rasanya? wah wow, adem, memang memang adem menikip pasangin gitu. Ini Rodok Sumuk di sini kurang. Mohon maaf ini, saya sudah programkan untuk beli kipas angin untuk dipasang. Tapi karena saya masih keluyuran ngalor ni tulen tanulon, saya belum sempat pergi untuk beli kipas angin yang pas. Saya sudah keliling cari yang pas gitu ya. Tapi saya pesan Adanya yang cuma satu, adanya yang cuma, cuma dua. Insya Allah besok hari Sabtu saya kosong kan, pagi itu saya baik siang, sore saya mau belanja kipas angin. Jadi nanti malam malam Selasa waktu Nisfu Syaban, Insya Allah yang solat di sini sholat sunnah er, apa namanya tak takdel maghrib itu ya sampai isya kita nanti sudah tidak sholat sunnah awabin tidak kesemuhan insyaallah ya insyaallah tidak kesemuhan jelas ya saya itu ngomong begini rasanya enak saya itu ngomong gini rasanya enak makanya saya ngomong lama tuh ya nggak nggak bosan gitu ya walaupun nanti rampung ya capek itu ngomongnya nggak capek kalau rampung Rampung capek, tapi seneng Ngomongnya seneng, karena saya dapat Dapat sesuatu oh, Saya enak kok seperti makan, seperti minum gitu loh Tapi makan yang enak, minum yang Yang enak, sate enggak oh, Sate itu enggak enak, gigi copot bisa itu. Walaupun sate itu rasanya enak Tapi enggak gugi, gigi Ini rasanya enak di mulut saya, enak di hati saya Enak di pinggang saya, enak di pikiran Pikiran saya, terserah orang yang mendengar Nanti persepsinya beda-beda Sesuai hatinya yang hatinya bersih betul akan dapat sesuatu yang bersih. Kalau hatinya kotor dikit saja akan dapat sesuatu yang kotor. Susu itu ya tetap susu. Tapi kalau susu masuk gelas anda ada racunnya mati ya waamu. Paham ya? Ya susu masuk gelas anda, gelas anda ada racunnya. Ya minum susu tadi jadinya ma mati. Jangan salahkan susunya. Yang salah gelasmu. Kenapa kamu kasih rah? racun gitu? Kan seperti seperti itu. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Oh racun Yang diingat racun Alhamdulillah Udah setengah sepuluh Kurang sepuluh menit ya Setengah sepuluh kurang sepuluh menit Gak kroso nah, Memang jenengan itu gak pernah kroso <laughs> Disibir-sibir ya juga gak Gak kroso gitu ya Kasih sayang umur. Jadi memang orang yang penuh kasih sayang Gak merasakan apa-apa ya Gak merasakan apa-apa ibu ibu itu saking sayangnya sama anaknya itu kan ya. Makanya capek ketika menyusui, capek ketika mengandung enggak k ya, Bu ya. K Bu, k rasa. Oh, sering ngelupak semu gitu kan ya. Terasa tapi rasanya itu tidak patek terasa. Karena kasih, karena kasih sayang. Nah, belajar mengajar biar dapat tambahan ilmu ya harus diawali dengan kasih sayang. Yang ngajar itu sayang sama yang diajar. Yang belajar juga sayang niat betulnya yang, yang yang mengajar. Makanya ketika orang-orang belajar itu jadi buta. Orang yang mengajar juga jadi buta. Ajeib ya. Yang belajar tunanetra, yang ngajar juga tunanetra. Maksudnya tunanetra bagaimana? Yang belajar itu buta. Sebab orang jatuh cinta itu akan buta. Buta apa gitu dulu ya. Wa ainu waddin an kulli aybin kalilatul Mata yang memandang penuh cinta pada sesuatu. Entah itu pada kambing, entah itu pada kucing, ya, entah itu pada kerbau, entah itu pada sapi, entah itu pada lukisan. Kalau mandangnya penuh cinta, maka kekurangannya enggak mungkin kelihatan. Wah, kucingnya bagus diambungi padahal si sikileki bengkok. Ini kucing luar biasa. Kenapa kucingnya diciumin cinta sama kucingnya? kenapa? Kucingnya pacarnya. Jadi dia mencium itu, bayangkan ini pernah dilustur sama pacarnya itu tadi ya. ya. dia mandangnya dengan penuh cinta. Kekurangan kucing gak kelihatan. Kekurangan kucing gak? Gak kelihatan. Lukisan. Karena yang melukis orang yang dia sayangi, dia lihatnya itu dengan penuh cinta. Lukisan itu jelek. Dia bilang, wah oh, gusnya luar biasa. Jeleknya gak kelihatan. Karena cinta pada suaminya. WELOK! Masih ini bujunya kaya tapi tidak kelihatan jeleknya. Oh, suami saya ganteng, temennya sampai bingung, ganteng mananya toh? Itu gantengnya suami itu di bagian mana? Enggak enggak jelas gitu kan ya. Karena mandangnya dengan penuh cinta. Jadi orang yang cinta itu akan men, akan menutup bukan menutup, enggak usah enggak usah ditutup. Memang enggak kelihatan kok. Bukan menutup, memang enggak kelihatan. Makanya kalau kita masih bisa lihat kekurangan orang yang kita katakan kita cinta berarti kita belum cinta. Apalagi mencari-cari kekurangan orang kita cintai Berarti cintamu palsu Paham? Allah ta'ala karena cinta kepada hambanya Allah yang maha melihat Allah yang maha melihat Kurang apa coba? Allah maha melihat Ketoan semaklihatan sama Allah Itu saja Allah nutup aib hambanya Kenapa Allah enggak mau lihat Sesuatu yang buruk dari orang-orang yang Allah cintai Luar biasa ya Wastarul ayub Allah tutup inal jamil yahyul jamal Allah maha indah Allah mencintai keind keindahan makanya Allah lihat tu dari apa yang indah indah indah indah walaupun yang elak iono tapi tidak dilihat sama Allah sehingga dilihat yang bagus bah yang bagus bagus satarul kubi maka malaikat kan mengatakan tu dalam salah satu doanya malaikat wahai dia yang adharul jamil yang menampakkan yang indah wastarul kubi dan yang menutup yang buruk bu buruk buruk itu tuh makanya dalam hadis disebutkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya senang nih bisa bisa kembali ngomong seperti ini udah lama saya enggak ngomong seperti ini alhamdulillah ini berkat jalan-jalan ke Makassar ini ya sampai keroan kosong gitu ya alhamdulillah haula wala quwata illa billah tadhudzan nikmat saya ngomong ini karena saya mensyukuri ya karena mensyukuri yang anggap sombong juga enggak apa-apa enggak bingung sama anggapan orang ngapain kita bingung sama anggapan orang ya boleh orang anggap kita sombong boleh anggap kita bodoh nyat bodoh anggap kita elek nyat wele anggap kita ahli makcik nyat ahli mah makcik anggap kita ganteng nyat ganteng tu <laughs> terserah yang anggap gitu kan ya, bebas orang mau mengang menganggab yang penting kita tahu diri kita son, sendiri orang yang bodoh itu orang yang tertipu dengan pujian manusia sedangkan dia lupa pada kondisinya son, sendiri kalau kita kan alhamdulillah insyaallah walaupun dipuji, dicaci, dimaki enggak ngaruh gitu ya. Karena kita tahu kondisi diri kita sen sendiri. Tapi kita kan sayang sama Allah. Jadi kita yang ngalem sama Allah. Gusti, jan aku elek, tapi tolong jangan dicelup-celupkan raka jangan gitu kan. Tolong jangan dielek, elek. Walaupun elek, tolong jangan dielek, elek. Seperti anak yang nakal gitu. Ngomong sama bapaknya, "Pak, aku memang memang aku nakal Pak, tapi tolong Pak jangan ngomong depannya orang-orang, anakku nakal, tolong jangan ngomong gitu ya Pak ya, Karena anak juga akan ngomong seperti seperti itu, Bapaknya kan terus kasihan kita sama Allah yang ngomong begitu, ya Gusti, jannya saya ini, wow nakal, welek dosoknya oke, tapi tolong jangan dielek elek, kan, ya. seperti itu sampai di mana tadi? hah? kok dielek-elek? sampai lupa saya, mau gue nunjuk dulu kopinya Tersamunya sebutkan hadir ya tentang bagaimana Allah menutup aib tentang bagaimana Allah menutup aib nanti dia mulai hisap kisah ini nanti anehnya sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW berarti kan Nabi udah tahu udah ngalami udah nyampe sonol ya sudah nyampe sonol terus cerita sama kita asik ya. Oh, Maka ia tidak ada. Wali tidak mengerti itu tidak ada. Wali kini mengerti dunia seperti apa. Wali itu begitu. Wali itu mengerti nanti akhirnya seperti apa. Tapi pura-pura bodoh dan terus takut. Aneh ya wali dia. Wali itu wali itu mengerti dia akan Rasulullah khotimah itu mengerti. Tapi dia masih takut sama Rasulullah khotimah Tidak seperti kita. Oh, orang mengerti sesok pie tapi orang <laughs> tidak. Ya. Rasulullah sama mengerti bagaimana itu sampai akhir seperti apa. Rasulullah itu lihat kata Rasulullah. Dia mulih Umat-umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Itu perhitungan amalnya Ditunjukkan di hadapan malaikat Dan makhluk yang lain Rasulullah malu, ya Allah Kok gini, kesian nanti Umatku ini, ahibnya dibongkar Di hadapan orang, banyak Maka Rasulullah pun angkat tangan Doa, ya Allah Tolong izinkan, urusan Urusan dosa-dosa dan kesalahan Umatku, biar aku sendiri nanti Ya Allah yang, yang hitung saya yang mencatat, saya yang interogasi, saya laporan saja. Jangan sampai ada satu orang pun yang yang tahu, biar yang bersangkutan dengan saya saja yang tahu. Yang lain tidak tahu. Kata Allah, oh tidak. Satu satunya permintaan Nabi yang ditolak sama Allah ya ini. Oh ya, tidak tidak. Tidak kuizinkan kamu, ini terjemahan bebas ya. Tidak kuizinkan kamu untuk memperhitungkan kesalahan kesalahan umatmu. Bahkan nanti kesalahan umatmu. Aku sendiri yang ngitung sampai kamu juga gak ngerti gitu. Karena aku akan tutupi aib umatmu. Cukup aku yang tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, cukup aku yang yang tahu kata Allah Taala. Jadi nanti Allah akan ingetkan begini, begini, begini, begini, begini, begini. Hamba begini inget tahu iya. Udah aku tutupi di dunia kan iya ya udah. Berarti udah aku ampuni udah kamu bebas itu. Itu sayangnya Allah pada kita seperti itu. Makanya Allah paling benci pada orang yang suka melihat kesalahan orang lain. Atau cari-cari kesalahan orang lain Atau meneliti aib orang lain Ya tak, tak Kata para ulama Kalau kamu lihat saudaramu berbuat dosa Tahan mah, udah kamu pura-pura gak lihat aja Udah, doakan Allah Ampuni dia gitu Pura-pura gak, gak lihat Seperti itu, makanya orang yang cinta Ketika belajar, murid sama guru belajar ini Murid tidak lihat kesalahan guru Guru gak lihat kesalahan murid jadi kalau guru itu lihat kesalahan murid berarti bukan guru itu. Berarti itu orang cari aib orang. Paham ya? Guru kok lihat kesalahan murid? "Lha kamu makbuk terus. Ngapain belajar sama saya? Pangkatmu tuh di bawah." Wah, ini guru model begini? bukan guru berarti namanya. Hah? Jadi guru itu yang dia bisa menutup aib murid-muridnya, itu guru. Bisa menutup aib murid-muridnya. Sampai muridnya itu tidak kerosok kalau gurunya tahu Jadi gurunya yang ngerti gitu loh. Gurunya tahu tapi gurunya tidak pernah Nyinggung sedikit pun Aib daripada muridnya ini Tidak di, disinggung Kemudian murid juga tidak sedikit pun Bisa melihat aib gurunya Karena yang kelihatan semua baik Karena cinta, jadi walaupun Sesuatu yang buruk gak ketoan Ketoannya apa? Itu baru namanya murid Kalau murid masih bisa lihat Masih bisa lihat kekurangan gurunya Berarti bukan murid itu itu murid nafsunya sendiri, bukan murid yang mencari ridhonya Allah Subhanahu Wataalla. Nih kalau orang belajarnya model begitu, yang ajar model begitu. Kira-kira proses belajar mengajar ini cantik atau tidak cantik? Itu. Cantik. Nanti yang ada akhirnya il, ilmu. Yang ada ilmu, jadi sifat kemanusiaan hilang. Tak ada manusia yang ada ilmu, manusia hilang semua. Manusianya hi hilang. Yang ada ilmunya Allah Subhanahu Di situlah kesucian muncul. Alaih dan nur, ilmu itu ca cahaya. Cahaya muncul, sehingga hati jadi tentram semua, yang belajar senang yang mengajar senang, Allah rizuk malaikat juga, ten, tentram gelar sayapnya, doakan, ya Allah ampuni dia ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia ya Allah sayangi dia, memang pantas orangnya duduk, satu dengan lain tidak ada yang lihat aibnya, satu dengan lain tidak ada yang benci satu dengan lain saling mengasihi noleh kanan, ya senang, lihat temannya duduk, kalau kurang enak, kasih tempat ayo duduknya yang yang enak, lihat yang kemau sonjur, dikasih tempat, biar bisa, salam Selanjur, lihat yang kesemuan dikasih kipas Lihat, itu Suasana begitu kan indah, dan itulah Suasana majlisnya para awliya Cita-cita saya majlis Arodo Penginnya gitu Gitu, cita-cita Ya mudah-mudahan bisa ter, terwujud Jadi saya lihat jenengan Itu baik semua, jenengan lihat saya Baik semua, meskipun Memang saya jelek gitu, lho. paham ya Terus jenengan gitu, Tapi jenengan pura-pura laruh gitu woy cuma ya roh itu tapi enggak usah dilihat. Misalnya jenengan ya welek, saya juga pura-pura naruh -pura, gitu. Pura-pura enggak ngerti. Kenapa? Sama-sama pengin minta ilmu dari Allah Subhanahu wa bukan dari saya. Jangan. Rugi jenengan kalau cari ilmu dari saya rugi. Intinya cuma apa yang saya palok mau, dapat hafalan saya. Udah beli buku saya, kemudian beli buku di Gramedia, beli buku di mana ngapalno itu selesai. Jangan. Bukan itu ilmu. Ilmu itu yang muncul dari hati, masuk ke dalam hati terus membuat kita jadi jadi asik gitu loh jadi dapat sesuatu oh nguno yo sayang kasih sayang itu seperti itu rahmat itu seperti seperti itu dan orang itu hidup di atas rahmat hidup di atas rahmatnya Allah swt dan rahmatnya orang-orang lain yang kita nggak ngerti laula syuhun rukkak kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk Udah al dah aljab ni turun berkat ada yang rukuk ini jadi karena sayangnya Allah sama yang ruko, bukan sama kita kita itu ya. Allah susu kon ruka. Kalau bukan karena orang orang tua yang ruko, kalau bukan karena bayi bayi yang menyusui, jadi karena ada bayi yang menyusui orang tua yang ruko agak mau turun enggak jadi. Karena Allah menyayangi yang ruko, karena Allah menyayangi yang lagi menyusui, maka yang yang buat onar itu sama Allah jadi disayangi, enggak jadi dimarahin sama Allah. Sudah dimaafkan sama Allah. Karena apa? Karena ada yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai di sini jelas? Paham? Jam berapa ini? Cuman paham-paham tapi enggak ngerti jam nanti. Ya alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan boleh? Syarat belajar mengajar harus ada kasih sayang. Tadi dikatakan ya, apa namanya? ulu amri dibareng segala hal yang baik dalam masalah agama ini kalau tidak diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim bahwa akto akan bu, putus. Proses belajar mengajar kalau tidak diawali dengan kasih sayang juga akan putus, berkahnya enggak ada. Putus berkahnya. Lah kalau ilmu enggak ada berkahnya ya medeni toh ya. Ilmu enggak ada berkahnya itu paling menakutkan. Enggak bisa diamalkan, enggak bisa diajarkan, enggak ada berkahnya. Kadang keluar ditanya, piemau, pulang apa pulang buh, tidak ada berkahnya. Kalau buh sama sekali yang lamun total begitu ya. Gimana tadi? Sekolahnya nasem lah, itu dapat itu ya. Dia pulang dapat nasem, dapat, dapat senyum. Gimana tadi ayam, ati ayam, kentam, nah, itu berarti dia dapat ber berkah itu, ada berkah. Dan berkah ini yang dicari. Berkah ini yang di, dicari. Hadisnya Keluamrin di barilayyub daufihi bismillah alamin bahwa akto akto itu putus. Nah, yang putus apa? Berkahnya. Berarti berkah itu kaitannya dengan rah rahmat. Berkah kaitannya dengan rahmat yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bismillah bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus berkah berkahnya. Berarti berkah ini akan turun kalau di situ ada rah rahmat. Tak ada rahmat maka tidak ada barokah. Maka perhatikan harta yang barokah mesti harta yang disedekahkan. Harta yang dizakati, betul kan? Ilmu yang barokah, ilmu yang diajar, kan, ilmu yang diamalkan, diser, gitu, itu barokah. Tenaga tenaga yang barokah, tenaga yang digunakan untuk membantu orang lahir, membela orang yang lemah, itu. Yang rahmat tadi sifatnya, itu jadi ber, berkah. Tapi kalau tidak ada rahmat di dalam yang kita miliki, berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Mobil kok tidak ada rahmatnya, ngeri. Pakai-pakai sendiri Nek mati-nek mati sendiri Yo, Mati silahkan bawa ke kuburan Sendiri Mobil mau berkah berka. Jadi kan mobil ini penuh kasih sayang Mobilnya penuh kasih sayang Oh lihat saudaranya mau pergi keluar kota Tidak punya kendaraan pinjamkan berserta sopir sama bensinnya Pulang pergi ya itu bagus itu. Cocoknya eh, Ini namanya mobil barok Baroka. Cocoknya begini cocok cocok bukan dipinjemin ah nanti gimana saya mau saya bla bla bla ini mobil tidak barok tarokah kenapa tidak ada kasih nggak ada kasih sayang tempat dilarang masuk ya atau ada tulisan kadang ada tulisan tuh roto kasar memang orang parkir depan rumah orang itu kan nggak bagus ya ganggu orang yang mau keluar Kalau depan pintu gerbang gitu ya tapi buat tulisannya terima kasih anda tidak parkir di depan pintu kan begitu ya Oh, larang parkir depan pintu. Nah, itu kalimatnya dibaca orang lain tidak tidak enak. Nah, kalau yang punya rumah itu orangnya baik betul. Nulisnya aja juga dia. Alus hati-hati. Terima kasih anda sudah tidak parkir depan pintu rumah kami mohon maaf. Alus yang baca langsung oh, coba parkir neng kini kini. Otomatis minggir itu. Kenapa? Tersentuh oleh oleh tulisannya betul tak tu ya? Karena nulisnya dengan penuh kasih sayang maka ya dia mundur. Coba kalau tulisannya nganyel ke ya parkir benjut diparkir. <gayu> tambah di parkir. Eh tambah di parkir. Parkir. Pas ngomong jalan-jalannya orang banyak kok. Iya kan ya? Seperti itu. Akan banyak komentar. Semua yang dari rahmat itu akan datangkan keberkahan. Semua yang dari roh, rahmat. Ada orang-orang dapat ilmu tuh gara-gara gara-gara yang menyayangi orang lain. Boleh saya kasih contoh? Satu orang pergi ke desa dalam hadis yang sahih berangkat ke desa di tengah jalan dicegat satu orang, ditanya kamu kemana? Sana. desa sana, ngapain desa sana? bisnis ya? cari duit ya? urusan pulus? enggak, ngapain? saya kangen sama saudara saya di sana. saya cinta sama dia di jalan Allah, betul karena begitu? iya betul, tidak ada tujuan yang lain ya wis, saya ini malaikat. disuruh nyamar jadi manusia, diperintahkan Allah, ngasih kabar gembira buat kamu karena kamu mencintai saudaramu di sana dan kamu pergi karena cintamu itu, maka Allah menyayangi dan mencintaimu penakmen ya modal cuma menyayangi dulurnya, dapat cintanya Allah sampai Allah ngutus malaikat. Eh, kenapa kok sekarang kita nggak dapat jangan nanti kaget. Aku malaikat Jeglek tambahan. Belum apa namanya belum sampai gitu ya. Yakin aja udah dapat ya kak? Yakin sudah dapat makanya ini cuma modal jalan sayang langsung dapat sayangnya Allah yang Maha penya penyayang. Nah belajar harus penuh kasih sayang mesem. Punyanya apa yang dikasih sama yang diajari? Saya nih pengen ngasih jenengan macam-macam, serius, karena saya sayang pada kalian semua because I love you all. Oh serius ini, wah jernih serius keliru ngomong ini ya. ya. Tapi punyanya apa yang yang bisa ya. yang yang bisa itu ah? apa? Oh bisanya ngasih roti ya ngasih roti, bisanya ngasih air ya ngasih air, bisanya ngasih minuman di di luar air ya kasih. Makanya kan saya kasih air dikasih di luar air juga di, dikasih. Roti ya diusaha, usahakan. Cita-cita saya nanti tiap Jumat makan nasi. Sekarang kan belum ya. Yang penting cita-cita du, dulu, cita-cita e, dulu. Pengennya duduk yang nyaman gitu. Sekarang udah nyaman toh, lebih lebih nyaman dari dulu kan? Ya nggak sampai ke jalan-jalan nanti ganggu orang banyak, nggak sampai ke hujanan kan? Pengennya seperti seperti itu. Bisanya apa? Ya kalau saya alhamdulillah dikasih kemudahan cari utang, ya aku tak ngutang Kalau jangan yang ngutang, kangenan mungkin toh. Tapi kalau saya kan orang roda pakai wuh. Orang diutangi Habib. Kan pakai wuh kan ya. Makanya saya manfaatkan orang-orang yang pakai wuh itu saya utangi gitu ya. Dan kalau ada saya orang saya utangi kok enggak pakai wuh kebangetan berarti begitu. Sebab saya utang juga untuk orang ba orang banyak mewakili orang banyak. Yang di atas kok ngelirik enggak enak kenapa ini? Kroso loh saya. Kroso. Persiapkan dia, ya, diper, dipersiapkan tenang ya ibu ibu, itu nanti kalau udah jadi di atas itu kamar mandi khusus perempuan tujuh kamar mandi di atas tempat wudhuknya sama dengan yang di bawah ya, nanti di depan sana juga ada kamar mandi ada ruang ruang wudhuk belum jadi, pojok sana ada gazebo, nah gazebo itu khusus nanti di luar pengajian, udah selesai pengajiannya semua, itu kadang ada teman saya yang gak kuat ngerokok, ya boleh ngerokok di sana. tapi jangan dipraktekan sekarang itu nanti kalau sudah jadi jadi untuk nyantai buat yang ngerokok tapi mudah-mudahan saya doakan yang ngerokok cepat mati itu aja <guluh> rokoknya maksudnya rokoknya bukan orangnya jangan salah tafsir dulu cepat mati rokok ya. kalau ngerokok di pojok sana cepat mati rokoknya. saya ketemu sama Tabib Tunru kemarin kan kita dakwah bareng sama Tabib Jamaludin Tunru Tabib Jamaludin Tunru ini yang dulu pernah saya ceritakan yang pernah meninggal 2 hari kemudian hidup lagi itu ya Insyaallah kalau kalau beliau senggang akan akan datang ke Masjid Ar-Raudah untuk melakukan pengobatan. Nanti tunggu saja pengumuman dari saya ya. Yang punya sakit aneh-aneh yang enggak aneh enggak usah. Ngeluh ngono -ngelu, dadak diobati sudah paramek atau neurologin gitu loh ya. Yang penyakitnya rada aneh misalnya udah ke dokter kali kok enggak sembuh, sembuh. Mungkin penyakit batu atau gula yang sangat tinggi, tinggi asam urat yang tidak terkontrol apa pusing kok nggak ada obatnya udah ke dokter tapi kok tetap vertigo yang penyakit aneh aneh ya. mungkin bayi dari kecil kok sampai umur 7 tahun belum bisa ngomong lagi ya. roda doa aneh ya. yang berat-berat begitu nanti kalau udah saya umumkan silahkan dibawa ke majelis ar arrohoh pengobatan e, di sini nanti lewat doa ya lewat doa jenengan nanti kalau mau ngasih beliau terserah mau 1.000 rupiah 2.000 rupiah paling saya kasih kotak amal cemplungono gitu kan ya terserah dikasih berapapun berapa nggak dikasih juga tidak jadi masalah karena beliau tidak pernah minta. Tapi Jamaluddin Tunru ini kemarin ngobrol sama saya, karena beliau kan juga ngerokok gitu ya, ngerokok. Kebetulan beliau umroh, terus ditegur muridnya ditegur. Itu siapa? Guru saya. Siapa namanya? Jamaluddin Tunru. Sampaikan sama gurunya jangan rokok. Haram untuk ngerokok. Ini ingat ya para perokok, jangan dijadikan cerita ini dalil untuk ngerokok loh ya. Saya cuma ngeyem-eyem mati jenengan toh, ngeyem-eyem. Uh, terus akhirnya sampaikan tuh haram tuh rokok sama gurunya. Oh iya, guru katanya beliau ngerokok itu haram. Oh iya, sampaikan sama beliau. Sampaikan ke beliau, guru ini paling benci sama rokok. Paling tidak suka sama ro rokok. Tapi guru pernah mau mencoba gudang rokok itu mau guru bakar, dimarahin polisi. Bakar gudang rokok itu nanti ditangkap polisi itu tindakan kriminal. Kriminal, maka guru lakukan Membakar gudang rokok dengan cara yang baik Maka guru 30 tahun beli rokok Satu pak demi satu pak, saya bakar Satu persatu Wah ini perokok mesem semua Ini ajib, ajib, niat baru gitu ya Saya niat membakar gudang rokok Lewat rokok satu pak demi satu pak gitu ya Ini sekedar humor Biar jenengan gak pake tegang gitu ya Gak pakai tegang ah, ini Ini salah satu Alasan orang-orang yang roh, rokok Memang orang rokok itu punya 1001 Alasan, pokoknya kalau saya Menganjurkan murid-murid saya, usahakan berhenti Merokok, jangan sampai nanti Diberhentikan oleh rokok Karena orang rokok itu cuma dua Tidak berhenti sendiri atau diberhentikan Jangan tinggal pilih yang mana Berhenti sendiri atau diberhentikan Kalau diberhentikan judulnya gak enak loh Tiba-tiba sakit jantung Paru-paru <laughs> ya, Itu diberhentikan diberhentikan, Sebelum diberhentikan, silakan berhenti. Tapi nanti saya jangan khawatir saya buatkan sediakan gazebo di pojok sana khusus para perokok. Pro, Yang enggak ngerokok boleh. Boleh. Enggak, artinya bebas masjid ar-Raudah nanti di dalam jangan. Kalau di luar sila, silakan. Selama pengajian jangan. Nanti kalau sudah selesai di luar sana silakan. Nanti itu bangunan depan itu akan saya robohkan depan, itu akan saya robohkan bukan yang tiga lantai ya, yang depan yang biasa kita ngaji saya robohkan, so nanti jadi halaman untuk parkir, dan halaman untuk orang yang ngaji, yang mau santai-santai ngopi, ngeteh, nanti di pojok sana biar agak jauh dari musholanya sini ya, biar area sekitar musholanya ini betul-betul steril maksudnya seperti itu, jadi yang ngerokok-ngerokok nanti pojok depan sana saja, setuju? Oh, ini pasti prokok setuju ini hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. emang gitu orang orang cinta pengen ngasih kasih yang yang bisa dika? dikasih emangnya orang kalau ngasih itu kurang emangnya orang kalau ngasih kurang nggak ada orang ngasih mesti tambah ngasih senyum artinya tambah seneng bener ngasih duit nanti kan duitnya kurang loh iya nanti dapat tambahan dari allah kurang kalau nggak kurang nggak ditambah sama allah malaikat tanya gimana malaikat stok masih banyak masih ya udah nggak usah dikirim stok menipis kirim kan begitu Stok melipis dikirim Kan begitu ya Tahu anda gudang Gudang itu kalau stok banyak dikirim enggak Enggak Kalau stoknya kurang dikirim enggak Dikirim Maka jadikan stok anda kurang Biar di dikirim Dan kasih tahu Ini pengeluaran banyak Nanti kirimannya juga Banyak nah, Kalau pengeluarnya dikirim Gitu Blit-blit-blit Begitu Maka datangnya juga Blit-blit-blit Setuju? Alhamdulillah Jam 10 Kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Sampai di sini paham ya. Ini saya ngajar cukup lama loh ini. Sudah 1 jam. Setengah kurang lebih ya. Hampir 1 jam. Setengah saya saya ngajar. Intinya begini. Ramadan itu nanti awal luhu rohmat. Jangan menghenteni Ramadan. Keswin. Dari sekarang ini rohmatnya ditoto rahmatnya di ditoto yang punya duit dengan duitnya punya mesem dengan mesemnya oh. kalau enggak punya mesem mati ya saya iki ini ini bukan bukan perintah mati bukan kebangetan toh ya oh rasul bersabda tabassum kali akhi ka sedekah at tabassum ka waji akhi ka saudarakah akamaklah senyummu di wajah saudaramu itu sedekah maksudnya yang enggak punya duit enggak punya duit minimal mesem lang yang punya duit mesem plus kasih duit Duit itu asik ya monggo, pelakna sama mesem acip, bukan? Nih <laughs> merengut itu ya yang terima juga kecut kan, enggak enak dengan dengan se senyum, ya, senyum kasihkan rahmat, maafkan orang lain siapapun itu, yang benci yang yang enggak benci, yang yang anjel, yang, yang apapun lah sama kita tu, maafkan, buat hati enggak punya benci, hati yang punya benci berarti hati yang tidak layak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala enggak layak. Hati kok punya benci mau ngadep sama Allah, enggak layak. Karena Allah itu Maha Indah. Jadi kok ketemu sama yang enggak indah enggak mau Allah. Enggak mau. Boleh saya nanya? Misal ini cermin. Misal ini cermin ya. Cermin. Kalau saya mau bercermin, cari cermin yang bersih atau cermin yang kotor? Cermin yang yang bersih kan begitu ya. Nah, sekarang kalau Allah mau mau mengasihi sesuatu pada seseorang, Misal saya mau ngasih uh, apa ya parfum parfum, saya mau ngasih parfum. Ini parfum mahal, harganya mah, mahal, aromanya wangi. Saya semprotkan kepada orang yang baunya badek, atau saya suruh bersihkan dulu badekmu baru bisa Orang aromanya nggak enak, mau disemproti minyak wangi kan? Saya minyak wanginya tuh ya mahal mahal, dihabiskan untuk bersihkan bau yang tidak akan bersih baunya kan begitu? Silakan kamu mandi yang bersih, nanti saya semprot tipar parfum. Kan begitu kan? Nah, lah kita mau ketemu sama Allah, ngadep Allah. Kok katanya hatinya ada benci, Allah enggak mau. Allahnya enggak mau ngadepi orang yang hatinya ada benci, enggak mau. Enggak mau. mau. Karena orang yang ada benci itu artinya sombong. Sombong. Benci sama orang lain itu kesombongan. nanya-nanya ah, nanya. Apa yang buat dengan layak benci orang? Ayo coba lah orangnya itu menjengkelkan. Lah emangnya jenengan enggak menjengkelkan orang lain? Udahlah, sama-sama menjengkelkan, enggak usah saling menjengkelkan. Betul kan? Lah dia nipu saya. Emangnya aku enggak pernah nipu orang lain. Lah dia tanya sama diri sendiri. Jangan punya kebencian pada seorang seorang pun. Orang yang bangun enggak punya benci, tidur enggak punya benci, itu min ahlil jannah. Bangun enggak punya benci, tidur enggak punya benci, min ahlil jannah. Dalilnya? itu pernah Rasul dalam masjid duduk sama sahabat Rasul bersabda sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga tiga kah tiga hari berturut-turut yang masuk orang yang sama saat dititi oleh sahabat ternyata orang itu nggak punya amalan yang hebat sholatnya ya biasa puasanya ya biasa ternyata setelah dititi dia mengatakan saya tidak bangun tidur dan saya tidak berbagi hari dan tidak tidur kecuali hati saya tidak punya benci pada siapapun hatinya nggak punya benci pada siapapun. Makanya orang yang enggak punya benci pada siapapun itu penghuni surga. Memang penghuni surga itu enggak punya benci. Kalau masih ada benci enggak boleh masuk surga. Tidak ada benci sama sama sekali. Sampai di sini jelas? Jelas. Berarti malam ini kita belajar apa ini? Sudah paham? Belum. Tapi intinya udah paham. Apa pahamnya? Kasih saya bisa diungkapkan dengan kata-kata tidak bisa diungkapkan dengan kata, dengan kata-kata. Hadirin yang dimuliakan Allah Swt, para pemirsa, dimanapun anda berada, ya ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Sebelum saya akhiri, karena ini harus ada pengumuman-pengumuman tuh, masa nggak ada pengumuman? Pakai umuman nggak? Boleh saya nanya? Boleh. Ini yang dari Sukarjo coba angkat tangan, Sukarjo. Oh, Sukarjo. Yang dari Karanganyar ne Karanganyar ya. yang dari Sragen. Iya, dari Wonogiri. Iya. Dari Klaten. Ada di atas Klaten. Tong Ibu Bapak dilihatkan? Ada di bawah ya. Boyolali. Iya, Boyolali ada semua ya. Mana lagi yang belum ini? Ngawi, Ngawi. Nah, Ponorogo sing Ngawi. <laughs> dari Ngawi ya. Mana yang belum disebut? Solo solo solo solo solo solo. Ya. Lu sama derek sendiri ya. Solo. Ternyata solo belum banyak kan? Iya, kalau solo banyak enggak cukup tempatnya gitu. Ya, solonya belum belum banyak. Mana lagi yang belum disebut? Hah? Kalioso, Kalioso. Oh ya, Kalioso. Protes Ibu-ibu Kalioso itu. Mana lagi yang belum disebut? Sudah. Ya yang belum disebut ya sudah nasib berarti. <laughs> ya, satu, satu saya nggak mungkin. Artinya ini Karisidinan Surakarta ada di di sini. Kalau yang nonton banyak jadi mana-mana pada nonton. Ini di Magetan juga teman-teman di Magetan dengar ya. Sekitar Ponorogo juga dengar, Madiun juga dengar karena ada teman di Magetan sana yang menyiarkan langsung via radio akhlu sunah wal jamaah. Jadi dengar di mana di mana-mana. Kemudian pendengar radio Al-Hidayah juga mendengar di mana-mana. Kemudian yang streaming YouTube itu dari mana-mana, dari e, Malaysia, dari Singapura, ada yang transfer dari Malaysia ikut untuk sumbangan Majelis Ar-Raudhoh, ternyata tahunya dari dari YouTube gitu ya, lihat kajian ini, dari Singapura juga, kemudian ada dari Hong Kong banyak tuh TKW-TKW di Hong Kong yang pakai handphonenya mengikuti kajian ini dari Taiwan banyak. Artinya dari seantero dunia ikut majelis-majelis ini. Kan alhamdulillah toh ya. Oh, kita duduk nyantai di sini kok ternyata bisa menghibur banyak orang di mana-mana. Itu insyaallah ciri-ciri barokah Yang paling bejo itu saya. Cuman duduk di sini njenengan dari Sragen disuruh datang ke sini. Yang capek siapa? <tuh> Hah? Sama-sama capek. Iya. Moga-moga enggak ada yang capek ya. Semua pada se senang gitu kan ya, semoga kebersamaan ini terus nanti sampai di surga ya amin Allahumma amin nah saya minta tolong diinformasikan senin besok kita akan sholat malam nisfu syaban tapi daripada menimbulkan perkoroh nanti orang nanya dalilnya mana maka kita sholatnya sholat sunnah awabin sholat sunnah awabin sholat sunnah antara maghrib dan isya Nanti salat sunah awabinnya 6 rokaat 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Tiap rokaat yang dibaca surat Al-Ikhlas sebanyak 6 kali setelah surat Al-Fatihah. Setelah 2 rokaat salat sunah awabin kita akan baca. Kita akan baca Al-Fatihah dan dan Yasin dengan niat tertentu. Selamat 3 kali tahapan. Setelah itu nanti salat Isya berjamaah Setelah sholat Isra' berjamaah sampai jam 9, nanti kita akan e, ditutup malam jam 9 itu doa dan zikir ya, jam 9. Sebelum itu nanti ada kajian. Ada kajian, e, saya akan menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Sekaligus syukuran tepat setahun yang lalu itu kan potakan batu per pertama di malam nisfu Sya'ban. Mas ingat kan malam nisfu Sya'ban, cuman latar ini baru dibrukkan, baru dirobohkan. Ya sudah kita Pak, pakai buat solat malam nisfu sahabat. Alhamdulillah setahun itu kok sudah sudah bisa selesai. Nah bagi yang pengen ikut andil seperti tahun yang lalu malam nisfu sahabat itu kan kita buat e, namanya apa itu pondasi amal ya. Jadi orang yang mau amal masukkan di kotak pond pondasi. Saya masih punya beberapa hutang yang pengen saya bagi sama jenengan. Yang lain enggak usah. Jadi utang yang MMA cukup saya tanggung sendiri. Ini utang dikit. Ada utang gak? Gak banyak. Biar ganjarannya proto dibagi sama semua orang ya. E, ada utang besi yang harus saya selesaikan. Saya pengen nanti malam di susah ban, sudah bisa seloh. selesai. Gak banyak kok. Sekitar 130 juta. Wuss. Jemberan kok wuss itu dikit gitu ya. Dikit. Karena utang tanah ini sekitar 1 M350 juta. Alhamdulillah. E, bisa saya atasi bersama teman-teman saya bisa gitu ya, nggak usah mikir, jangan nggak usah mikir. Saya mau bagi ini aja, besi itu nanti. Nah, besok kalau mau mau hadir usahakan, walaupun seribu rupiah, walaupun seribu rupiah, walaupun dua ribu rupiah, jangan takut sama nilainya. Saya nggak minta jenengan apa namanya berkorban banyak banyak, enggak. Apa yang jenengan punya walaupun seribu. Rupiah, tapi tunjukkan kesungguhan merasa memiliki majlis majlis ini. Ya, nanti insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Siapa tahu ya, siapa tahu karena kesungguhan kita, nanti Allah kirimkan rezeki dari arah yang tidak terduga, justru bisa lunas sampai semuanya. Paham maksud saya? Nah, nanti hari Senin uh, saya akan siapkan di depan sana, bukan gentong amal. Nanti saya akan siapkan sesuatu di depan sana ya, bukan kentong amal. Kentong amalnya saya tiadakan. Tidak pakai kentong, kurang besar. Saya mau buat sesuatu yang lebih menarik gitu ya di depan sana. Yang punya 1.000 rupiah masukkan di situ, 2.000 rupiah dimasukkan di di situ. Nanti yang pengin transfer, ya silakan aja transfer di rekening saya. Malam itu juga hasilnya berapa akan saya umum umumkan. Ya itu khusus untuk malam Miss Syakban. Biar pahalanya berlipat Lipat Dulu kalau gak salah dapat sekitar 70 juta Waktu malam di Suhaqban itu Ada orang yang ngasih 10 juta Ada yang ngasih 15 juta Pas ada orang-orang rezekinya longgar Nah kalau saya besok Mau nyemplungkan berapa? Wallahu A'lam, sebab semua uang saya saya cemplungkan Di rolloh gitu ya Jadi tapi besok saya, saya juga mau ambil bagian Enaknya, emangnya buat kalian semua pahalanya jadi besok saya juga mau ikut nyemplungkan gitu ya Saya usahakan sebanyak mungkin Ya Saya mau cari, saya nyemplungkan Nih, e, saya sen, sendiri Walaupun semua harta saya itu untuk untuk majelis ini Tapi, saya mau ambil simbol gitu ya Ambil sini, simbol Kemudian, kita akan doa ber, bersama Di malam di Sosabat itu Saya akan bagikan zikir dan dan doa yang dibaca di majelis ini Selama-lamanya insya Allah Saya sudah ketemu polanya seperti tadi yang saya contohkan di depan itu ya Jadi ada ya Itu nanti dibaca Kemudian ada rebanannya dikit Setelah itu la ilaha, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Berapa kali Terus yang la ilallah cepat gitu kan Kemudian kembali lagi. Nanti ada beberapa dzikir yang, yang lain ada sholawatnya. Setelah itu nanti kita baru pengajian. Nanti ada doa penuh penutupnya. Ada doa penutupnya. Biar majelisnya itu semakin barok, barokah. Setuju? Nah, untuk haji tunru, Insya Allah kalau jadi datang akan saya umumkan ya, akan saya umumkan. Ada yang mau nanya? Gak ada ya? Gak ada, nggak ada. Alhamdulillah. Walaupun ada bilang gak ada. Karena ini sudah jam sepuluh kurang tiga, tiga minit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Malam Nisf Sa'ban itu malam yang jangan sampai kita enggak baca doa. Siapa pengen panjang umur nanti malam Nisf Sa'ban baca doa di solat minta panjang umur. Nah, biasanya yang enggak sempat ikut baca doa minta panjang umur umurnya enggak panjang. Ya, biasanya seperti itu entah dibuat lupa, dibuat macam-macam ya. Biasanya umurnya enggak enggak panjang. Biasanya nah, Kalau jenengan pengen pandai umur Tidak usah baca itu Kalau pengen panjang umur, baca itu Yakin, insyaallah nanti umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dulu Rasul pernah menyatakan Di malam Rasulullah SA'ban Allah memberikan ampunan kepada umat manusia Sebanyak bulu domba Yang ada di suku Kalab Padahal suku Kalab itu Adalah suku di di Jazirah Arab, di di, di di Mekah sana yang e, perkampungan peternak kambing Bisa bayangkan misalnya Boyolali kan perkampungan peternak sapi ya nah, Kalau Allah berikan ampunan sebanyak bulu sapi yang ada di Boyolali Itu bisa dihitung gak? Nah bisa kan? Nah di malam suatu saat Allah berikan ampunan sebanyak bulu kambing domba Yang ada di perternakan domba suku kalep Artinya ampunan yang luar biasa Maka manfaatkan betul-betul doa bagi teman-teman yang lihat dari luar kota kalau mau hadir di sini saya akan sangat senang hati. Akan semakin barokah majelisnya kalau ada orang yang dari jauh. Karena orang dari jauh datang dengan cinta itu bawa malaikat. Membawa malaikat yang tadi itu loh ya, yang ngecat-ngecat di jalan itu. Ya malaikat itu akan ikut ber berdatangan. Semoga ini barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua pengumuman jangan lupa Jumat depan adalah pas Maulid Syamtu Duror. Dan itu untuk Maulidnya, bukan untuk Jumatnya ya. Untuk Maulidnya penutupan Maulid Simtuduror untuk bulan Sha'ban. Jadi usahakan datang dan ajak-ajak saudaranya, biar Maulidnya besar. Kalau perlu sampai nutup jalan sana ya. Biar apa kita niat undang kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Ajak-ajak orang gitu ya Maulid. Saya usahakan Maulidnya agak-agak spesial. Saya ingin nanti yang nabuh rebana lebih banyak lagi, ya kemudian nanti ada beberapa kosidah yang akan saya bagikan jadi biar semua iksan iksan nyaut barang-barang bisa bisa nyaut biar semarak gitu, solawatnya biar semarak, suasana bisa biar khusuk tolong disampaikan pada teman-teman yang, yang lain yang ketiga buku saya yang berjudul Sehari Bersama Rasul serta buku yang terbaru Berjumpa Dengan Allah, itu stok masih banyak jadi kalau ada yang berminat silahkan cari, dan kalau kalau bisa tawarkan sama teman-temannya saudara-saudaranya Sebagai bentuk untuk ikut andil dakwah Dan juga untuk ikut andil menyebarluaskan ilmu yang insya Allah ber bermanfaat Terima kasih Pengumuman di disini uh, Mohon doanya Bayi yang dikandung orang tua dari Bapak Budi Lestari dan Sri Lestari dan juga anak yang telah lahir hari rebu 20 Mei bernama Farhana Farhama Afrilia Alkito, ya atau nama yang sesuai dengan Maksud, Semoga yang dikandung jadi bayi yang sehat dan selamat berserta ibunya dan yang telah lahir menjadi anak yang yang solihah yang bisa bahagikan kedua orang tuanya hari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana minar rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila shirathal mustaqim. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh dhalin. Amin. Untuk ananda Arif Widodo, semoga Allah memudahkan dan membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan atau rezeki dan memberikan rahmah serta kelapangan hidup dan juga untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillah, Alhamdulillah, ya Robbiyalamin, mana nenek mertuahin? Iya, karena budu, iya, karena setahri, karena surah tan, mustaqi, surah taladhi, nam tadihi mukawirim, mukdubi anghim, mukbaratul hadi, namin. Dan untuk semua anak pinter, jadi semua anak pinter, jadi anak nakal itu tidak ada, ya, anak nakal itu sudah tidak ada. Kepintern, jadi ketoknya nakal. Ya kita yang ketok budu enggak bisa mengikuti pinternya, jadi ketokan anak kita itu nah, nakal. Jadi kalau ada anak kelihatan nakal, itu sebetulnya kita sebagai orang tuanya yang enggak bisa mengikuti pintarnya Ya, nggak bisa ngikutin pinternya. saking pinternya anak, maka kelihatannya nak, nakal. Jadi untuk semua anak pinter, paham ya, yang rodok beling gitu loh. Jadi anak yang rodok beling, tingkah polahnya nggak karu-karuan, yang membuat pusing orang tuanya yang seharusnya nggak pusing. Mudah-mudahan orang tuanya pusingnya dihilangkan, hatinya dilapangkan, anaknya dijadikan soleh dan solihah, manfaat untuk orang tuanya dunia akhirat. Al hadi al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Dan yang terakhir untuk semua anak yang sedang ujian dan akan naik kelas atau lulus-lulusan, semoga yang mau lulus, lulus yang mau naik kelas naik semuanya, tidak ada yang tidak naik kelas. Khususnya untuk semua yang hadir di majelis Allah dan keluarganya. Yang melihat tayangan ini atau mendengarkannya Semoga keluarganya, anak-anaknya Mendapatkan kenaikan kelas dan kelulusan Dengan peringkat yang baik Alhamdulillah ya al Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Untuk Bapak-bapak yang mau ikut kerja bakti Hari minggu Setelah jam 1 Ya setelah jam 1 Akan ada kerja bakti di Majlis Arullah Bapak-bapak ya Kerja bakti untuk membersihkan persiapan Malam Nisfu Nisbu Nggak terlalu berat kok kan sudah Relatif bersih Cuman kita mau membuat sebersih mungkin menyambut malam Nisfu Nisbu syakban. Saya tidak ada ya Saya akan tugas di Malang nanti yang yang mimpin teman-teman teman-teman yang ada di di sini yang dekat rumahnya atau jauh yang sempat monggo silakan ikut nanti supaya dapat berkah dari malam Isra Mikraj ya makasih mari tutup dengan doa yang biasa kita baca Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babirahmatillah adadama fi albillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah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 وسامحني فيما مضوا وما يأتي وقتبني في ديوان ساداتي وسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومامتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لك ذاك فكتبني من عورك وسلك بي سبيلهودك وألحقني بأسفك وصل الله سيدنا محمد وآل سيدنا صلى الله عليه وسلم, وسلم الحمد لله رب العالمين Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga barokah dan manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.